Assalamualaikum cedera lon berita pagi edisi hari ini Rabu 20 Januari 2021 dibacakan Ilham dan Ariga bocah 2 tahun tewas di kolam ikan milik orang tuanya di Bener Meriah kedalaman tanah amblas di Kuta Cogli lampaui kepala orang dewasa akses ke Samar Kilang putus akibat badan jalan tertimbun material longsor Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Cederalun, seorang bocah bernama Dimas Muhammad Andrean yang berusia 2 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kolam depan kafe milik orang tuanya di desa kampung Karangrejo, kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Bocah tersebut tewas tenggelam di kolam ikan pada selasa kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Benar Meriah, Budi Patria melaporkan. Kasubag Humas Polres Benar Meriah, Ibtu Jufrizal mengatakan, Peristiwa tenggelamnya bocah itu di kolam ikan diketahui pertama kali oleh pekerja kafe bernama Kamarudin. Kamarudin sudah beberapa saat tidak melihat korban, lalu ia mencari keberadaan korban. Tiba-tiba ia terkejut menemukan korban sudah di dalam kolam ikan depan kafe tersebut sekitar pukul 11. .00. Ibtu Jufrizal menyebutkan, sebelum ditemukan meninggal dunia dalam kolam ikan sekitar pukul 10.45, korban baru saja disuapi makan oleh ibunya Janati. Kemudian korban sempat bermain dengan abang korban di seputaran kafe tersebut. Saat korban bermain di seputaran kolam ikan, ibunya sedang menyetrika pakaian di dalam rumah. Tiba-tiba sekitar pukul 11, korban ditemukan meninggal oleh Kamarudin dengan posisi sudah tenggelam di dalam kolam. Selanjutnya Kamarudin mengangkat korban dari dalam kolam dan membawa korban ke puskesmas Pantiraya, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Shadaralun, kondisi tanah longsor hingga hari ke-9, yaitu selasa 19 Januari 2021, di Kampung Lamkling, kecamatan Kutageli Aceh Besar semakin parah. Kedalaman tanah yang amblas sudah melampaui tinggi orang dewasa atau sekitar 190 cm. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Dampak tanah longsor di Kampung Lamkling, sejumlah pepohonan di desa itu mulai condong atau miring ke arah tebing sungai. Di antaranya pohon hagu dan asam jawa. Bahkan pohon asam jawa yang semula tinggi setelah amblas sekitar 2 meter kini rantingnya sudah bisa disentuh warga. Beberapa makam tua juga mulai retak betonnya, ada juga yang batu nisannya terguling dari posisi semula. Selain itu beberapa rumah permanen di blok longsoran makin retak lantai maupun dindingnya mengikuti alur tanah longsor di samping atau di belakang rumah. Jalan aspal di desa itu pun ikut rontok bagian pinggirannya yang searah dengan blok longsoran. Dr. Nazli Ismail, Ketua Program Studi Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syah Kuala, mengatakan, secara keseluruhan tanah yang amblas itu semakin dalam, rekahannya pun semakin lebar. Nazli menyebut kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena akan mengancam keselamatan rumah-rumah dan warga yang bermukim di blok longsoran. Sederolun, akses jalan menuju ke Samar Kilang, Kecamatan Siah Utama, Kabupaten Benar Meriah putus total akibat jalan tertimbun material batu kerikil dan tanah berlumpur. Jalan provinsi yang tertimbun batu kerikil itu terjadi di kawasan Atukul, Kecamatan Siah Utama, sejak Senin 18 Januari 2021. Dari Benar Meriah, Budi Fatria melaporkan. Kepala Pelaksana BPBD Benar Meriah, Arman Ali, mengatakan, badan jalan yang tertimbun material batu kerikil dan lumpur di Atukul, kecamatan Syah Utama, sepanjang lebih kurang 130 meter dengan ketebalan material 3 meter. Sejauh ini, yang sudah berhasil dibersihkan, sekitar 40 meter. Sisanya masih dalam tahap pembersihan. Selain di lokasi tersebut, banyak titik lainnya menuju Samar Kilang yang amblas, Di kampung Tembolon juga belum bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Di titik lain ada juga satu jembatan rusak tergerus air yang kini diperbaiki secara darurat. Di musim penghujan ini akses jalan menuju ke Samar Kilang agak sulit dilalui kendaraan. Personil Koramil 01 Bandar yang berjumlah 20 orang bersama masyarakat setempat, selasa kemarin ikut membersihkan material longsor dengan menggunakan alat tradisional agar masyarakat yang hendak pergi ke kebun dan keperluan lainnya bisa melintas. Syedarolun, sudah dua pekan pelayaran singkil pulau banyak dan sebaliknya hanya mengandalkan kapal kayu. Hal itu setelah kapal motor teluk singkil tidak lagi beroperasi. Sayangnya, KM Aceh Barat III sebagai pengganti tuluk singkil juga belum beroperasi lantaran menunggu selesai proses perizinan. Dari Aceh Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. KM Aceh Hebat III belum beroperasi. Satu-satunya moda transportasi umum yang dapat digunakan untuk pelayaran singkil Pulau Banyak hanyalah bot atau kapal kayu. Sehingga sudah dua pekan pelayaran singkil Pulau Banyak dan sebaliknya hanya mengandalkan kapal kayu. Penumpang harus berbagi tempat dengan tong fiber ikan dan barang lainnya. Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil Malim Dewa mengatakan pihaknya sudah meminta ASDP sebagai pemenang tender subsidi melayani pelayaran Singkil Pulau Banyak agar mencarikan kapal feri lain. Kapal itu dibutuhkan masyarakat sambil menunggu kapal Aceh Hebat 3 bisa beroperasi. Menurut Malim Dewa, Kebutuhan kapal feri yang melayani pelayaran singkil Pulau Banyak dan sebaliknya sangat mendesak. Sebab hal itu menjadi pendorong pergerakan perekonomian masyarakat. Selain itu, kapal feri juga menjadi pendukung utama pengembangan pariwisata di Kepulauan Banyak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi BFM. Syedara Lund. Longsor terjadi di lintas Aceh Utara, Badan Meriah, tepatnya di kilometer 32 Gunung Salak, kecamatan Nisam antara Aceh Utara pada Senin dini hari kemarin. Akibatnya, satu unit mobil Innova tergelincir, sehingga personil Sat Lantas Porres Luksemawi turun ke lokasi untuk membantu evakuasi mobil Innova tersebut. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasat lantas Polres Losmawe, AKP Radika Anggarista menyebutkan selama dua hari terakhir lintasan kilometer 32 di Gunung Salak sempat terjadi longsor di dua lokasi. Jarak titik longsor pertama dengan kedua hanya sekitar 100 meter. Untuk longsor pertama terjadi pada Sabtu malam 16 Januari. Besoknya pada Senin dini hari pihaknya kembali mendapatkan informasi kembali terjadi longsor. Kali ini membuat satu unit mobil Innova terprosok ke pinggir parit jalan. Namun pengemudinya atas namun pengemudinya atas nama Darwin asal Losmawe berhasil selamat. Personil Satlantas Polres Losmawe turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi mobil Innova yang tergelincir. Tim juga membantu pemindahan tanah longsor dengan alat berat dan mengatur lalu lintas. Setelah membersihkan material longsor, mereka melakukan penyiraman sisa lumpur di badan jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Shadar Alun, tim Kejaksaan Negeri Biron masih mencari sekaligus memburu lima terpidana yang sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kelima orang terpidana tersebut sudah memiliki putusan tetap dari pengadilan. Dari Biron, Yusma Idris melaporkan. Kejari Biren, M. Junaidi SH mengatakan ada lima terpidana yang sedang dicari karena melarikan diri. Pihaknya mengharapkan kelima orang tersebut segera menyerahkan diri. Sehingga mereka bisa menjalani masa hukuman yang sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri Biren. Adapun kelima DPO yang sudah memiliki putusan tetap dan telah menghilang, yaitu MD bin ABD, 57 tahun, dan Zai bin Isa, 51 tahun, warga Simpang Mamplam. Keduanya terlibat kasus pencurian batu gajah pada September 2014. MD bin ABD dan Zai bin Isa sudah ada putusan pengadilan pada November 2017, namun keduanya menghilang. Kemudian Ras bin AM, 60 tahun, beralamat di Pesangan. Ia terlibat kasus cabul tahun 2015. Kemudian AN bin JF, 49 tahun, beralamat di Kota Juang Biren yang terlibat kasus penipuan. Terakhir, seorang wanita IDR 46 tahun beralamat di pedada yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, kasus penjualan beras raskin tahun 2013. Kejari Biren mengatakan kelima DPU tersebut sudah ada putusan pengadilan karena berbagai sebab termasuk upaya banding, maka kelimanya belum menjalani masa tahanan dengan hukuman berbeda. Tim Kejari Biren akan terus mencari kelima DPU itu untuk dieksekusi guna menjalani hukuman. Cedarolun, puluhan aparatur desa dari setiap kecamatan di Aceh Utara pada selasa kemarin memasang spanduk berisi penolakan dan protes terhadap peraturan bupati atau Perbup tentang tata cara pengelolaan alokasi dana gampung tahun anggaran 2021. Spanduk tersebut dipasang di pagar kantor Bupati Aceh Utara yang baru di kawasan Landing, kecamatan Luk Sukun. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Puluhan aparatur desa mulai berkumpul di kawasan kantor bupati di landing sekitar pukul 10.30. Mereka mulai membawa spanduk, kemudian secara satu persatu memasangnya di pagar kantor bupati. Spanduk yang dipasang berisi kalimat hampir serupa, antara lain berisi keberatan dan menolak keputusan dalam draft Perbub 2021 terkait tidak adanya alokasi dana majelis taklim, tidak adanya dana yatim, serta pemotongan penghasilan tetap aparatur gampung hingga 70 persen oleh Pemkap Aceh Utara. Menanggapi protes itu, Sekda Aceh Utara Dr. Amurtala menyebutkan terkait aksi tuntutan yang dilakukan aparatur desa itu sah-sah saja, tapi persiapan penyusunan perbub tersebut sudah melalui kajian dan tidak ada yang keliru. Lalu terkait dana majelis taklim dan anak yatim yang menurut mereka tidak diakomodir malah sebaliknya. Murtala menyebut dana untuk majelis taklim justru diakomodir dalam perbub, sedangkan dana untuk anak yatim juga sudah diatur Dinas Sosial dan Baitul Mal. Sementara terkait pemotongan penghasilan tetap aparatur kampung karena dana transfer dari APBN ke Pemkap Aceh Utara berkurang sehingga juga berpengaruh bagi APBK. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 20 Januari 2021. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram at Serambia FM. wassalam.